Sudah on the line bersama kami, Bapak Ferdinand. Selamat, Selamat siang. siang. Komentar Anda, Pak. Komentar saya konyol. Sebenarnya itu nggak bisa kayak begitu. Coba yuk pikir, bank itu ada jam RTG atau apa, masing-masing bank itu kan sama. Begitu yurubah-rubah itu jadi kacau. Lagian yang benar-benar penyebab macet itu, pertama a n g k o t n g e t e n sembarangan, kedua motor suka lawan a r a h Itu udah b e r u l a n g u l a n g kita kasih tahu parkir sembarangan. Ya, ada juga t a k s i yang ngambil penumpang sembarangan. Itu dulu deh, diberesin deh. Kalau itu udah bisa beres, saya kira agak kurang kalau macetnya. Apalagi kalau transportasi kita bisa dibenahi, bisa yang bagus ya. Gak usah kayak Singapura, kayak negara lain aja yang udah lebih baik sedikit dari sini.、Hmm. Orang juga pengen naik naik、uh, public transport. Cuman ya sekarang lihat ya, siapa yang mau naik public transport. Naik mobil yang r sebal, taksi bisa stop sembarangan, a n g k o t stop sembarangan. Yang paling hebat kadang di depan mata polisi mereka stop gak d i t a n g k a p、hmm. so, Buat apa bikin peraturan kayak gitu, perubahan jam kerja ada-ada aja Baik, terima kasih Terima kasih Pak Ferdin a n d Bapak Ade, selamat siang Selamat siang Komentar Anda Pak Ade Ya, sepertinya ini kebijakan publik ini、uh, orientasinya bagaimana ruang masuk aja terus ya Dengan dia mengatur jam-jam itu kan nanti ada lagi Permainan antara aparat dengan perusahaan-perusahaan, dengan kantor-kantor、uh -huh. Jadi logikanya sungguh-sungguh gak sehat gitu Sementara pertumbuhan kendaraan bermotor dengan jalan r a k y a t n g a gak berimbang Pengaturannya juga n gak g ada tertib-tertibnya Dibikin ini dibikin itu omong kosong doang Tidak ada konsistensi di dalam melaksanakan pekerjaan Selalu yang diakal-akalin bagaimana supaya uang masuk, uang masuk, uang masuk tidak. Bukan bagaimana masyarakat berproduktif Supaya tinggi tingkat p r o d u k t i v i t a s n y a Sekarang ini kan pertumbuhan ekonomi lagi bagus-bagusnya kerja kita lagi bagus-bagusnya diatur-atur jam kerjanya bukannya dipercepat atau diperlancar bagaimana、ya. orang bekerja ini yang jadi masalah Ayo, maka... terima kasih Pak a D Bapak Paulus selamat siang selamat siang Ibu komentar anda、uh, solusinya hanya satu Bu gubernurnya ganti aja Bu ganti orang yang mampu untuk memimpin Jakarta percuma Bu wacana-wacana melulu terima kasih Bu baik terima kasih Bapak Henry selamat siang, siang.、Uh... Turut giatin juga, ini gubernur-gubernur kita ini udah gak ada kerjaan, apa mereka ngatur-ngatur masalah sampai kerjaan juga, jam-jam kerjanya diatur-atur. Angkutan umum lah, d i k a t i k a n dulu itu, busway itu, mobilisasinya itu dibilang 5 menit, gak ada. Mobilisasinya dipercepatkan enak, itu yang naik mobil akan naik busway lah, kalau misalnya b a d a n y a di p e r banyak, ini ya b a d a n y a tidak di p e r banyak. Kita udah kayak m i n a a t a n g di Baswe juga, naik bus itu. Saya、hmm. bingungnya makanya ini, gubernur kita ini kalau nggak mampu lagi, dia lebih baik mundur a k j e l a s Bukan apa-apa, duit rakyat itu, kasihan itu. Mereka udah ditanggung segala-galanya. Ini sekarang jam kerja juga diatur. Mau ngapain jadinya ini? Apa sih k e g i a t a n dia sebetulnya? Yang ahli-ahli apa? Ahli ngaco, yang megang itu. Gitu aja mbak, makasih. Terima kasih Pak Henry, Bapak y a n t o silahkan. Selamat siang, y a Ini saya mungkin agak beda dengan teman-teman yang lain. Komentarnya, saya justru sangat-sangat setuju dengan penekapan perubahan jam ini. s e b e n a r saya justru berharap bahwa daerah saya itu di Jakarta Barat. bisa kerja jam sembilan pagi atau jam sepuluh pagi jadi saya bisa bangun agak siangan begitu. Sementara Jakarta Selatan jam enam, jam tujuh, Jakarta Timur itu jam delapan. Jadi memang k e d j a beda jamnya. Dan saya juga mengusulkan untuk kantor-kantor di s p e n d a Tata Kota, juga kantor gubernur, jam k e r a jam tiga pagi.、Okay. Eh, jadi kan s e l a n c u h semua. t h a n m a kasih. Baik terima kasih Pak Yanto. Bapak Adi Selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan h Bapak. Beruntung ya. Ya. Bu, ini saran saya Bu, sebenarnya Pak f a u j i Bowo itu dicukur aja Bu, kumisnya Bu, sudah ada waktu tunggu Jakarta Bu. Terima kasih. Waik terima kasih. Pak Adi, Pak f e r d i selamat siang. Selamat siang. Komentar Anda Bapak? Kalau menurut saya, saya setuju juga dengan teman-teman yang tadi yang sudah bicara. Kondisi Jakarta itu satu pengaturan dari lalu lintas yang ring road dalam kota itu truk-truk diatur. jam-jamnya. Kalau sekarang semua berebutan. Sore berebutan semua. Siang berebutan truknya n gak g pernah diatur. Kontainer lah jalannya di tengah. Seharusnya j a m n y a keluarnya jam apa nah yang l a i n l a i n juga tolong diatur. Sekarang kalau gubernurnya gak bisa ngatur seperti itu juga ya minggir aja gubernur g a begitu bu. Ya baik, terima kasih Pak Dibio selamat siang. Selamat siang bu ini tugasnya DLAJR bu. Seperti tadi yang disebutkan adalah トラフィック・メネチメント、トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・ o ラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィッしトラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラフィック・トラ サカタフラッツのラインマスカンター、サカタ a ラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラ k ンマスカンター、サカタフラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラインマスカンター、サカタフラッツのラインマスカタフラッツのラインマスカフラッツのラインマスカフラッツのラインマスカフラッツのラインマスカフラッツのラインマスカフラッツ Siang Bu Komentar Anda Betul Angkotnya beresin dulu tuh Angkot yang u terlombong-lombong kandangin aja udah o、okay. k Nah k a l a u dia n gak g mau baruin lo kandangin Pakai AC Baru bisa naik bis Oke、okay. Tentara taruh dua Kita naik bis tau di copet bagaimana mau naik <laughs> Gitu Bu aja Bu Baik, i t masih b a n k o k yang t i d a ngelokok mang, ngerokok, pitain Bis khusus berokok Bis <laughs> yang ngelokok, nah begitu Oke、okay. nah, Kita ngelokok g a mati dong <laughs> Baik, Baik Pak Yongki, terima kasih Bapak Riki selamat siang Ya Bu, saya harap si Pak Fauzi Dengar kita punya komentar ini Bu、uh -huh. Yang mesti dibenahin itu ya Bus-bus yang tua-tua Yang keluarin asap-asap itu rok Asap-asap k n a l p o t yang hitam-hitam Dari dulu tidak ada b e n a n sama sekali b u s w u s b u a n g dibikin Brand ini dibikin Three-in-one dibikin Tapi yang, yang bikin metro mini-metro mini Yang hitam-hitam itu semua pencemar udara nomor satu n gak g diperbaiki untuk motor-motor parkir sembarangan, pinggir-pinggir jalan kalau lagi hujan, tengah-tengah jalan parkir, itu kan bikin Jakarta macet, semua itu、hmm. itu semua yang kecil-kecilnya gini gak diperbaiki sama sekali j a di di Jalan Sudirman, Ibu Lep, eh coba tuh jalan-jalan protokol、mau、Metro Mini、ja, seenak-enaknya dia punya いいかげん Ya infrastrukturnya memang jalannya segini-segini aja Itu sih n gak g apa-apa sih Jalannya sih udah cukup lebar Masalahnya s i a n g k o t Belum lagi di gerobak Belum lagi di motor Belum lagi s i teksi Semuanya tuh berhenti sembarangan Belum lagi yang n y e b r a n g jalan Sebenarnya n g y e b e r a n g jalan tuh efeknya besar sekali tuh Seperti di jalan、uh, depan malam basmado itu Kalau sore kita lewat Itu setelah l u m a y tuh sebenarnya n gak g ada apa-apa Cuma gara-gara orang n y e b r a n g Yang luar biasa banyak Ya, lalu dengan angkot ngetem di depan apartemen, apa itu, depan Solo, depan ambasador nah itu yang bikin sebenarnya bikin macet itu aja kalau kita rakyat biasa yang mungkin bukan pejabat apa kita ngerti, bangunlah jembatan penyeberangan bikin pagar di tengah, itu l a n c a r angkot di cinta, tapi dia m a n g gak ngerti gitu loh makanya cuman, jangan ngangkang-ngangkang di rumah n gak g tau ngapain gitu makasih iya, Pak Ian s i l a k a n halo iya s i l a k a n Pak Ian Uh, kalau menurut saya、uh, tidak akan mengucapkan masalah Yang terpenting menurut saya adalah titik-titik yang macet itu pada jam-jam kerja itu yang harus diberesin Contoh paling jelas, kalau saya pulang sore lewat dari h、uh, ambasador r dari i ini dari、Ambatador, Itu tidak pernah diberesin-beresin sehingga habis waktu atau d i p e r a p a t a n di kuningan Jadi kalau menurut saya 山崎やみなかしぱいんぱぶり、ジ ilagan?Hallo ぱぶり ?Yes, ラケンぱぶり。<Halo. S 2> サラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサンサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサララサラサラサラサラサラサラササラサラサラサラサラサラサラサラサララサラサラサラサラサラサララサラサラサラサラサラサラサラサラサ サラサラサいサラは…ラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサ h サラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサラサ berlaksana ya, tetap aja, kalau macet ya macet aja ya, itu harus dibenahi ya, yang tadi seperti dikatakan semuanya, saya tidak perlu katakan lagi itu ya, jadi yang paling perlu ya,、uh, manusianya juga ya harus disiplin ya, dan kalau memang udah n gak g bisa ya, seperti gubernur ini ya, ya mundur aja lah, secara gentleman gitu makasih ya terima kasih Pak Gilbert, Pak Rizal, silahkan、hmm, siang Pak siang s i l a k a n Pak ya kalau menurut saya, itu kemurahan Tuhan itu Pak, kalau abil commercial обрujemy パン・レスラゲン やっぱりジャンパーのことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でもは誰でも言うことは誰ででも言うことは誰でも言うは誰でも言うことは誰でことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でも言うことは誰でとは誰でも言うことは誰でも言うことは誰で よく見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私 t 見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見ら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見たら、私も見 よし、ラケン。さようなら、ね、もらえこん。もらえこん、さようなら、みんな。 Saya yakin percaya lah, Bang Fokul u l u s a n Jerman kok, tahu dia sumber kemacetan di mana. Cuma n mungkin aja karena tidak ada hasilnya, makanya nggak diurus gitu. Terima kasih. Ya terima kasih Pak y o s satu penelpon terakhir dari Pak Alex. s i l a k a n Pak Alex. Ya pak, menurut saya pak, itu gubernur y a n sama k a Polda tuh mesti turun ke lapangan, kak. l a m a ini cuma di belakang meja doang,、uh, ya lebih baik kalau misalnya dia n gak i s kerja, gubernur akan o l e a lebih baik. Gentleman memundukkan diri aja lah pak, program kerja semua, ngaur semua. Gak ada program kerjanya sama sekali, cuma nakan kak i p u t a doang. Ya, terima kasih pak ya. Pak Mulyadi, selamat sore. Selamat sore. Ya, ya silakan Pak Mulyadi. Uh, saya mau kasih pendapat aja ya kelihatannya pemerintah itu、uh, memecahkan masalah secara parsial ya seperti contoh dulu anak sekolah di jam sekolahnya diganti tapi e t ternyata tidak berubah、uh, k e m a c e t a n ya saya cuma bayangkan bagaimana kalau misalnya jam kerjanya d e r u b a h dan dia tetap o r a n g t u a n n y a harus antar anaknya biasanya kan biasa kalau sudah antar kan langsung ke, ke kantor パンタクリアタニアタママタカマタカマタカマタカマタカマタカマタマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマ t カマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカマタカタカマタカマタカマタカカマタ Itu yang d i m u t i k i t s pertanyakan, ialah. Itu dana APBD itu dua puluh triliun. Setiap tahunnya kurang lebih. Itu nggak bisa untuk mengatasi masalah kemacutan dan banjir gitu, dialokasikan lebih besar. Jadi pemerintah itu jangan s enak-enaknya e cuci tangan, akhirnya masyarakat menggunakan jalan yang d i t u b a n k a n yang d i r u g i k a n dengan sistem seperti ini. Kita u n d a n g pula transportasi masalah yang nyaman. Bikin, bikin... US m o r a l ya. Uh, dari p a k j o r demografi. Jadi、tak. kalau、uh, menurut saya itu、uh, aneh memang, nggak masuk akal itu itu gitu ya. Kita di b e s n i s kerja itu kan j a j a kerja itu kan j a n g a memang u r a n orang bekerja. Kalau b e d a nanti g i m a n a mau urus urusan bisnis atau urusan dengan pemerintah gitu ya. Jadi ini i d e yang sangat menurut saya itu nggak、uh, masuk akal gitu ya. Dan itu bukannya memasukkan、uh, pembangunan, tapi malah menghambat pembangunan. Dan、uh, itu, ini sulit lah bisa diserimai, itu yang begini. Terima kasih. Oke.、Okay. Gimana dengan Anda, Pak Soni? i Ya, g itulah. Kalau Profesor Cipta Lesmana itu ngomong pemerintahnya goblok, katanya kan. Anak sekolah lagi itu dimajuin cepat, dan hasilnya nggak ada juga. a k h i r n a mulai naikin. m a n、uh, a Cipta Lesmana kan bilang pemerintah ini goblok, gitu. Udah ketahuan akar permasalahannya itu perbandingan m a a a p a Tambah jalan 2% Tambah mobil 15% dan gak imbang Ini bikin ulah yang macem-macem lagi gitu Masih Oke、okay. Maksudnya Jau Silahkan Pak Ya saya setuju sekali tuh Bu Dengan program pemerintah Itu karena di sekolah anak saya Sudah dicoba begitu bagus hasilnya y a n g komplain-komplain itu Hanya bisa komplain aja Kalau jadi pemerintah juga mereka pusing juga Ngurusin Jakarta ini udah bagus pemerintah mau ikut campur ngurus-ngurus begini gitu loh pak Oke、okay, nah, terima kasih p a s a n i Masani ya s u a h Pak ya menurut saya begitulah kualitas para pejabat kita gak m a u m i k i r secara terintegrasi dan sistematis jadi yang dipikirkan tabul sulam tabul sulam kasian h banget ya rakyat Indonesia menggaji pejabat yang pemikirannya nggak jauh cuman ke perut Jadi yang dia pikirkan c u m a yang selintas di pikiran dia entah itu cocok gak cocok dari pikirin dari pada nggak kelihatan kerja gitu kan padahal kita semua tau h kalau ngomong macet ngomong banjir masalah yang semua kompleks di ibu kota itu kan harus dibicarakan secara terintegrasi dan sistemik bukan soal t a m b a l sulam begitu mbak thank you oke、okay, Pak Julius Ya, ini kira-kira、uh, ibaratnya itu seperti m a t i i n kebakaran di satu gedung Pakai tek air gitu Jadi coba misalnya dibikinkan Suatu rencana yang lebih、uh, menyeluruh Jangan cuma,、uh, tambah kiri, tambah kanan gitu Oke,、okay, gitu aja Oke、okay. t a k Robet Silahkan、uh, Gini pendapat saya Mbak Kalau pemerintah daerah itu Memang bikin aturan seenak-enaknya dia Jadi Kalau bikin aturan itu harus bisa diaplikasikan. Contohnya beginilah, coba suruh tuh semua pegawai negeri, jangan naik mobil, suruh naik angkot pada mau nggak, baru nyuruhnya ke masyarakat. Jadi kalau sudah bisa diaplikasikan kepada anggota PEMDA sendiri, baru diaplikasikan kepada masyarakat. Supaya、uh, objektivitasnya itu ada. Terima kasih. Oke, Pak Herman. Silahkan Pak Herman. i Ya, sebenarnya menurut saya p e r m a s a l a h a n n y a simpel l aja, Bu. Ini hanya volume kendaraan yang semak, tiap tahun itu semakin bertambah. Ini seharusnya pemerintah, terutama pem,、e, Pemda Ibu Kota, ini bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha otomotif agar kalau bisa dikurangilah jumlah-jumlah kendaraan yang beredar di Jakarta difokuskan ke luar Jawa, mungkin dengan seperti itu bisa mengurangi kemacetan, Mbak. Terima kasih.